Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu ila yawmiddin amma ba'du Para pendengar yang saya muliakan Alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersuah kembali dalam acara rutin kita dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita, minggu yang lalu telah kita bahas dan kita selesaikan mengenai pembahasan kita mengenai masalah zakat tanaman, juga zakat buah-buahan. Dalam pertemuan kita, kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung barang dagangan Bagaimana kita menghitung barang dagangan untuk kita keluarkan zakatnya Kapan kita harus menghitungnya Dan berapa yang harus kita keluarkan untuk zakat barang dagangan tersebut Ini adalah yang akan menjadi kajian kita pada malam hari ini Imam Abu Suja, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, waktu kauwamu urut dijarati inda akhiril hauli bima ushtriyat bihi, wajukrajumin darika rubu al ushri. Yang artinya, barang-barang dagangan dihitung secara total inda akhiril hauli pada akhir tahun. Dihitung bima ushturyat bihi dengan uang, dengan jenis uang modal yang dia pakai. Dan yang wajib dikeluarkan untuk zakat barang dagangan ini adalah 2,5 persen. Atau 1 per 4 dari 1 10 yaitu senilai 2,5 persen. Seperti yang kita kaji dan kita ketahui bersama bahwasanya harta dagangan adalah termasuk harta yang wajib dizakati menurut maknanya Imam Syafi'i dan pendapat ulama yang lainnya barang dagangan adalah barang yang wajib untuk dizakati. Juga telah kita sebutkan dan kita bahas mengenai syarat-syarat mengenai harta dagangan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat dari barang dagangannya. Hal itu telah kita e, bahas dan kita telaah pada kajian kita beberapa waktu yang lalu. Dalam kajian kita kali ini kita akan e, e, belajar dan mengkaji bagaimana kita menghitung barang dagangan sehingga kita mengetahui, bisa tahu bahwasanya barang dagangan yang kita miliki harus wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Barang dagangan seperti yang kita ketahui bersama yaitu segala bentuk barang yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan laba semata-mata men untuk mendapatkan laba ini adalah yang dinamakan hajjar. Jadi segala barang yang kita perjualbelikan yang mana tujuan dari jual beli tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan laba barang tersebut kita katakan barang dagangan. Baik barang tersebut Itu adalah jenis daripada barang Yang wajib dizakati Seperti binatang ternak Kambing, sapi Onta Atau Emas, perak Atau Tanaman pokok, beras Jagung dan yang lainnya Atau barang yang kita perjualbelikan Bukan termasuk barang-barang yang wajib Untuk dizakati seperti kain Atau barang-barang rumah tangga, mebel atau saham semuanya itu kalau diperjualbelikan berarti namanya barang dagangan dan pada akhir tahun wajib untuk dizakati kalau sudah memenuhi beberapa syarat yang telah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu dan perlu diketahui seperti yang kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu bahwasanya barang dagangan ini adalah eh, disyaratkan termasuk syarat untuk barang dagangan yang wajib dizakati adalah harus mencapai satu nisab. Barang dagangan tersebut sudah harus mencapai satu nisab dan sudah mencapai Satu tahun atau dalam istilah bahasa Arabnya adalah sudah haul. Nisab daripada barang dagangan ini adalah seperti nisabnya emas dan perak. Seperti nisabnya emas dan perak. Seorang pedagang dia Bebas untuk menentukan apakah barang dagangannya pada akhir tahun dia hitung dengan memakai nilai emas Kalau dia pakai eh, mengambil nilai tukar emas berarti kalau pada akhir tahun dagangannya sudah mencapai misalnya nilai emas 85 gram Berarti dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat Dia juga bisa mengambil eh, nilai perak Kalau pada akhir tahun ternyata barang dagangannya ...sudah mencapai nilai perak 595 gram perak. Maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Yang penting dalam hal ini... ...seorang pedagang lahu huria punya kebebasan. Kalau dia mau dia hitung pakai hitungan perak. Kalau dia mau dia hitung pakai hitungan emas. Terserah. Lah, Cuma... Uh, uh, ...untuk menentukan kapan... Permulaan haul Dan kapan akhir haul Ini kita lihat Kalau orang tersebut Berdagang dan modal Modalnya itu adalah Kurang dari satu nisab Jadi modal Usaha dia itu kurang Dari nilai 85 gram emas Misalnya saya membuka toko kecil-kecilan Modal yang saya miliki Cuma sekitar 6 juta Atau 20 juta lah Maka modal 20 juta ini belum mencapai harga 85 gram emas. Maka kalau modal yang dia miliki pertama kali jual beli itu kurang dari satu nisab, berarti kapan kita hitung pertama kali haul-haul dihitung dari pertama kali dia melakukan transaksi. Jadi pertama kali dia melakukan transaksi dan niat untuk perdagang, ketika itulah kita katakan dia mulai Haulnya Ketika itu kita hitung dia mulai haulnya Kalau dia pertama kali melakukan transaksi itu adalah pada tanggal 1 Ramadhan Berarti mulai haul adalah pada tanggal 1 Ramadhan Ini kalau modal yang dia miliki adalah kurang dari 1 nisop nah, Kalau modal yang dia miliki sudah mencapai 1 nisab atau lebih Maka Mulai awal haul adalah dihitung dari kapan dia memiliki modal tersebut. Misalnya saya pada bulan satu syakban memiliki uang 100 juta. Dan 100 juta ini adalah sudah mencapai harga 85 gram emas. Pada tanggal 1 Ramadhan Saya buka toko Dan saya mulai untuk membuka toko transaksi Maka Awal haul Tidak dihitung dari tanggal 1 Ramadhan Tetapi dihitung dari tanggal 1 Sya'ban, Yaitu tanggal di mana saya Mempunyai uang Yang senilai 85 gram emas Jadi intinya Jadi Eh, ringkasnya Kalau modal yang dimiliki itu kurang dari 1 nisab, Berarti haul ini dimulai dari Kapan dia pertama kali melakukan jual beli Kalau modal yang dimiliki itu sudah mencapai 1 nisab, Sudah mencapai 1 nisab, Maka haulnya dihitung dari Kapan dia memiliki uang sejumlah 1 nisab tersebut Baik kalau sudah berlangsung selama satu tahun dan ukuran satu tahun ini adalah dihitung dengan tahun Hijri. Bukan dihitung dengan tahun Masehi. Kalau misalnya kita katakan haulnya mulai pada tanggal 1 Ramadan. Maka pada tanggal 30 Syakban berarti 30 Syakban pada tahun berikutnya adalah akhir haul. Pada adalah akhir, akhir haul. Pada akhir haul, seorang pedagang ini wajib untuk mengadakan uh, penjumlahan terhadap barang dagangan yang dia miliki. Semua barang dagangan yang dia miliki dijumlah secara keseluruhan. Lah, Kalau sudah dijumlah dan semua barang yang ada sudah mencapai satu nisob, berarti dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Meskipun dia belum mendapatkan laba sama sekali, meskipun dia tidak mendapatkan laba sama sekali, yang penting kalau sudah berlangsung selama satu tahun dan sudah mencapai satu nisab, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, cuma sekarang yang dihitung ini apa saja? Dalam penghitungan ini yang dihitung adalah Barang yang diperdagangkan Barang yang diperdagangkan Yang ada dalam toko sekarang Pada waktu penghitungan akhir haul ini Semuanya dihitung Kemudian Kalau misalnya Modal, kalau modalnya masih ada Juga modal yang masih ada ini Ikut dalam penghitungan Begitu juga Uang yang ada dikas, diberangkas Dalam toko itu berapa Juga dihitung Jadi Barang yang ada di toko itu berapa keseluruhan harganya. Dan barang tersebut dihitung dengan hitungan harga pada hari tersebut. Harga pasaran berapa. Bukan dihitung dengan harga berapa dia membeli. Tapi dihitung dengan harga pasaran di tempat itu pada hari tersebut berapa. Plus ditambah dengan modal kalau masih ada. Misalnya modalnya dia sendirikan setelah dapat uh, lah babanya akhirnya modalnya diambil terus ditaruh di bank. Maka modal tersebut juga harus ikut dalam penghitungan. Juga fulus uang yang ada sekarang dalam eh, laci itu berapa? Kalau semuanya dihitung dan semuanya sudah mencapai satu nisop, maka dia wajib untuk mengeluarkan dari semua yang ada yang dihitung tadi dikeluarkan 2,5%. Kalau barang yang ada semuanya itu dengan uang yang ada dan dengan modal itu semuanya sudah mencapai misalnya, Mencapai 200 juta Maka dia wajib untuk mengeluarkan 5 juta Dari 200 juta tersebut Kecil sekali 5 juta dari 200 juta Uang yang dia miliki Begitu juga yang termasuk dihitung dalam hal ini adalah Uang yang diutang orang lain Uang yang diutang orang lain Kalau yang menghutang itu orang kaya Dan bisa membayar seketika, seketika itu juga Maka, uang yang dipinjam oleh orang tersebut Seakan-akan uang yang ada di tangannya Karena apa? Karena orang yang menghutang tersebut Adalah orang yang bisa membayar Sewaktu-waktu langsung bisa mengasih bayaran Maka, uang yang dipinjam sama orang tersebut Seakan-akan adalah Uang yang sudah ada di tangan nah, Tapi, kalau uang orang yang menghutang Itu adalah orang yang Tidak bisa membayar secara langsung Atau orang yang lagi tidak punya duit Maka, untuk Uh, utang ini juga dihitung berapa zakatnya Tapi untuk uh, Mengeluarkan zakat dari uang utang yang ada Itu kapan ketika orang tersebut sudah Dibayar oleh orang yang Menghutang darinya Nah ini adalah Jadi yang dihitung adalah barang dagangan Barang yang diperdagangkan yang ada dalam toko Plus ditambah dengan Modal, kalau modal masih ada Juga uang yang ada di perangkas Yang ada di toko tersebut juga Uang yang diutang oleh orang lain, seperti keterangan yang saya terangkan tadi. Adapun peralatan yang dia miliki, misalnya komputer yang ada di toko, atau alat untuk menghitung uang yang ada di toko, atau meja, semuanya tidak ikut dalam perhitungan. Atau mobil misalnya yang dia pakai untuk berdagang tidak ikut dalam perhitungan itu termasuk alat-alat yang dia pakai untuk berdagang maka tidak terhitung tidak dihitungnya dihitung adalah barang yang diperdagangkan plus ditambah dengan uang yang ada di perangkas yang dia miliki sekarang pada waktu itu plus eh, modal yang ada kalau modal tersebut masih ada atau ditaruh di bank plus ditambah dengan utang yang diambil oleh orang lain ya. kemudian seperti yang saya uh, katakan tadi yang wajib untuk dikeluarkan adalah 2,5% ya 2,5%. Lah 2,5% ini diambil apakah 2,5% ini dari uang berupa uang atau berupa barang dagangan? Lah yang muktamad dalam hal ini untuk uh, untuk zakat tijarah, zakat barang dagangan yang dikeluarkan adalah 2,5% berupa uang berupa uang yang diapa yang dipakai ya uang yang resmi yang dipakai untuk daerah tersebut kalau di Indonesia pakai uang rupiah berarti dikeluarkan pakai uang rupiah ini adalah pendapat yang buat ada yang mengatakan orang yang berdagang dia boleh memilih antara mengeluarkan zakat dengan pakai uang atau mengeluarkan zakat dengan mengeluarkan dari barang yang dia perdagangkan kalau misalnya dia berdagang Sembako, maka dia boleh Mengeluarkan dalam bentuk beras Sembako yang dia jual Atau indomie bahkan Ini menurut kol, tapi kol yang utama Dikeluarkan pakai uang Berbeda dengan Zakat tanaman pokok Makanan pokok Atau zakat buah-buahan Atau zakat Penetang ternak, kambing, sapi Dan unta, seperti yang kita jelaskan kemarin Yang dikeluarkan adalah dari binatang ternak yang dia miliki. Kalau dia mengeluarkan zakatnya kambing. Maka dia keluarkan dari kambing yang dia miliki. Tidak boleh diganti dengan uang. Menurut pendapat yang utama dalam fikih Syafi'i. Begitu juga orang yang ee, bersawah. Yang punya sawah. Maka dia wajib untuk mengeluarkan. Beras. Hasil yang dia tanam. Ha, untuk masalah tijaro ini. Ada pun barang dagangan. Maka wajib dia mengeluarkan berupa uang. ya Berupa uang. Menurut pendapat yang utama dan tidak boleh dikeluarkan dari harta yang dia perdagangkan. Kalau misalnya dia jual mebel, maka tidak boleh dia mengeluarkan zakat dalam bentuk mengasihi orang fakir kursi, misalnya tidak boleh. Tapi dikeluarkan dengan pakai, pakai uang. Ya. Inilah e, mengenai e, bagaimana kita menghitung harta dagangan yang kita kita miliki. Kemudian Setelah selesai menerangkan masalah zakat ijaroh ini, Imam Abi Suja menerangkan mengenai zakat maadin. Beliau mengatakan wah mas tuhrijah min maadinizahabi walfitzati yuhriju minhu yuhriju minhu rub alushri filhal. Yang artinya, Adapun Tambang yang dikeluarkan dari tanah Yang berupa emas dan perak Maka dia wajib Untuk mengeluarkannya Rubul usri 2,5% dari yang dia dapatkan Secara langsung Secara langsung Jadi Untuk Masalah Zakat eh, apa, Barang tambang ini seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu yang dimaksud ya yang dimaksud dengan barang tambang ini uh, adalah uh, hasil tambang emas dan perak ya hasil tambang emas emas dan perak jadi kalau orang uh, menggali mengadakan penambangan emas dan perak maka hasil tambangan emas dan perak tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya setelah eh, dibersihkan dan dicuci terus hasil tambang yang dikeluarkan itu sudah mencapai satu nisab, maka langsung wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dan Imam Nawawi mengatakan. Untuk zakat barang tambang ini. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. bahwasanya semuanya mengatakan. Orang yang. Uh, uh, mengeluarkan tambang emas dan perak. Wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan dalam hal ini. Untuk tambang emas dan perak. Ini tidak disyaratkan haul. Tidak disyaratkan haul. Tidak harus satu tahun. Tetapi misalnya. Sekali penambangan. Terus hasil yang dia Hasilkan itu sudah mencapai 85 gram emas setelah dibersihkan dari campuran tanahnya. Kemudian dari campuran debunya dan campuran dari tambang-tambang yang lain. Itu dikeluarkan dan menghasilkan 85 gram emas. Maka langsung wajib untuk dikeluarkan zakatnya 2,5% dari 85 gram emas tersebut. Langsung dalam hal ini untuk zakat. Barang tambangan baik emas atau perak tidak disyaratkan harus berlangsung selama satu tahun. Tetapi kalau sudah nambang terus hasilnya sudah mencapai satu nisop maka langsung wajib untuk dikeluarkan. Misalnya penambangan pertama belum mendapatkan 85 gram emas tapi masih mendapatkan 50 gram emas. Terus penambangan yang kedua mendapatkan 50 gram emas. Maka hasil penambangan pertama dan penambangan kedua karena sudah mencapai 100 gram emas maka harus dizakati. Jadi ketika dia eh, penambangan pertama yang mana hasilnya adalah cuma 50 gram maka belum wajib kena zakat. Nah ketika dia terus nambang terus penambangan yang kedua ini hasilnya sudah mencapai 100 gram emas maka Ketika penambangan kedua ini maka wajib Untuk dia mengeluarkan zakat dari 100 gram emam tersebut. Jadi Intinya dalam penambangan ini Barang tambangan ini para Fukoha mengkiaskannya dengan eh, Dikiaskan dengan tanaman Dengan tanaman Seperti yang kita terangkan dalam kajian kita Pada minggu yang lalu bahwasanya untuk tanaman Tanaman pokok ini untuk beras Misalnya atau jagung maka dia wajib Untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen Kalau sekali panen dia sudah mendapatkan satu nisab lima wasak, maka langsung dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau panen yang pertama mendapatkan tiga wasak, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau panen kedua mendapatkan tiga wasak juga, dan antara panen yang pertama dengan panen kedua selisihnya belum sampai dua belas bulan. Maka hasil panen yang kedua dikumpulkan dengan hasil panen yang pertama dan diwajibkan dizakati secara keseluruhan. Nah begitu juga untuk bina untuk tambang ini tambang emas dan perak ini begitu juga. Jadi kalau ada orang yang melakukan penambangan emas pada penambangan pertama hasil yang dia hasilkan itu cuma 50 gram emas maka belum wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Lah penambangan kedua 3, ta, 3 bulan kemudian dia pen mengadakan penambangan Atau terus mengadakan penambangan Dan mendapatkan 100 gram Maka hasil penambangan yang pertama Yaitu 50 gram emas tadi Dicampur, dikumpulkan dengan hasil penambangan yang kedua Semuanya wajib dizakati secara, secara langsung Dan dalam hal ini seperti yang saya katakan Tidak diwajibkan harus berlangsung selama 1 tahun Yang penting jarak antara penambangan pertama Dan penambangan kedua Tidak lebih dari 12 bulan Maka hasil penambangan pertama wajib dikumpulkan dengan hasil penambangan yang kedua. Tapi kalau hasil penambangan pertama sudah mencapai satu nisab, maka wajib untuk dizakati secara secara langsung. Dan untuk penambangan ini, seperti yang eh, seperti yang saya katakan tadi, yang dimaksud dengan ma'din, barang tambang ini adalah cuma emas dan perak saja, menurut madzhab syafi'i, emas dan dan perak saja. Eh, Di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya setiap barang tambang wajib untuk dizakati. Dan pendapat yang kedua ini kalau kita ambil pendapat yang kedua berarti setiap orang yang menambang baik itu tambang emas, tambang besi, tambang tembaga wajib untuk dizakati kalau memang sudah mencapai satu nisab yaitu nisabnya emas 85 gram emas. Tapi pendapat yang muktamad dalam fikih Syafi'i Tambang ini adalah khusus untuk emas dan perak saja. Khusus emas dan perak perak saja. Dalil yang mengatakan bahwasanya barang tambang adalah wajib untuk dizakati adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat tambang dari tambang Qobaliyah. Jadi di sana ada suatu tempat Yang mana tempat ini antara Mekah dan Madinah Ada tempat yang namanya Kobal Nah di situ tempat Kobal ini adalah tempat penambangan emas Rasulullah SAW ketika itu e, Mengambil Mengambil e, Atau mewajibkan zakat bagi penambang-penambang Yang ada di daerah Kobaliyah tersebut Kemudian setelah menerangkan Masalah penambangan, Imam Abi Sujah menerangkan masalah harta rikas, ya harta rikas. Beliau mengatakan wama yujah dominar rikas, hafihil humus, yang artinya dan barang yang ditemukan dari harta yang terpendam, hafihil humusu maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperlima. Dari barang yang ditemukan tersebut Kalau barang tambangan itu hukumnya seperti emas Yaitu 2,5% Seperti dari hadis Rasulullah SAW Dan e, Wajib untuk barang tambangan Yang berupa e, Perak Dikeluarkan adalah rubuk ul-usyiri 2,5% Tapi kalau untuk rikas Barang temuan Harta karun Harta yang terpendam yang ditemukan, maka yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 5 2 eh, eh, berapa? seperlima dari yang ditemukan. Seperlima yang ditemukan. Sebelum kita eh menindaklanjuti, ini perlu kita keterangan bahwasanya yang dimaksud dengan arrikas wa ma yujatu -rikas. rikas itu apa? Rikas adalah harta karun yang terpendam yang mana harta ini adalah harta milik Orang jahiliyah pada zaman dahulu, orang jahiliyah zaman dahulu. Jadi yang dimaksud dengan rikas adalah jafinul jahiliyah, harta karun yang terpendam yang mana harta tersebut adalah milik daripada kaum jahiliyah. Dan yang dimaksud dengan jahiliyah itu siapa? Jahiliyah adalah orang-orang yang berada yang hidup sebelum lahirnya atau sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau ada orang yang menemukan harta karun yang mana harta karun itu setelah diadakan penelitian itu keberadaannya kira-kira harta ini adalah harta yang dimiliki oleh manusia pada sekitar 200 misalnya 2000 tahun yang lalu, maka harta tersebut dikatakan rikaz. Karena harta ini ada sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang menemukan rikas, maka yang wajib dikeluarkan seperti yang saya katakan tadi adalah satu per lima dari harta yang ditemukan tadi. Itu semua adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya wafir rikazi alhumusu. Dan wajib untuk barang rikas yang ditemukan barang harta karun yang ditemukan adalah wajib dikeluarkan seperlima dan seperlima ini adalah dikasihkan kepada orang-orang yang diperbolehkan untuk menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, haram, ibnu sabil, fisabilillah dan lain-lainnya yang akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang dan untuk rikas ini tidak disyaratkan hawl Rikas ini tidak disyaratkan Haul Dan ini adalah menjadi kesepakatan oleh para ulama dan Seperti barang tambang tadi Maka rikas ini tidak disyaratkan Harus sudah berlangsung selama satu haul Kalau ada orang yang Menemukan rikas Maka dia wajib untuk Langsung mengeluarkan zakatnya Yaitu 1 5 Dari yang dia temukan Eee uh, Terus, rikas yang wajib untuk dizakati adalah rikas yang sudah mencapai satu nisab dan berupa emas dan perak. Jadi, kalau ada orang yang menemukan barang temuan atau e, harta karun, yang mana harta karun ini adalah masuk dalam kategori rikas yang seperti saya katakan tadi rikas ini adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya rasulullah saw. Maka kalau barang yang ditemukan itu berupa emas dan perak dan sudah mencapai satu nisab, maka wajib untuk disakati. Wajib untuk disakati. Maka disaratkan harus mencapai satu nisab dan berupa emas dan perak. Berupa emas dan perak. Yang kedua, di sana ada pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan. Kalau ada orang menemukan harta karun yang mana harta karun tersebut sudah masuk dalam kategori rikaz, meskipun rikaz tersebut tidak mencapai satu nisab dan meskipun rikaz tersebut tidak berupa emas dan perak, maka wajib untuk di dan dikeluarkan seperlima. Dari harta yang dia temukan tadi. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Pendapatnya Imam Malik. Imam Abu Hanifah. Dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan hal yang demikian ini. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Muslim. Yang telah saya kutip tadi. Yaitu. Dan untuk barang temuan. Wajib dikeluarkan seperlima zakatnya. Kata-kata al ar Yang artinya barang temuan. Ini kata-kata yang umum, arrikas. Yang dimaksud dengan umum adalah, kata-kata arrikas ini bisa mencakup baik emas atau perak, atau yang lainnya, bisa mencakup baik sedikit atau banyak. Maka kalau kita ambil pendapatnya ulama' jumhur yaitu ulama' malikiyah dan hanafiyah dan Hanabila kalau ada orang menemukan barang temuan, yang mana barang temuan ini adalah, Barang milik orang-orang dahulu sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik barang tersebut berupa perak atau berupa emas atau berupa kuali kuali dari e, tanah misalnya atau berupa kuali dari batu atau berupa benda apa saja, kalau berharga maka langsung wajib dikeluarkan zakatnya lima. Seper lima dari barang tersebut Dan tidak disyaratkan harus ada nisabnya Meskipun kurang dari satu nisab Wajib untuk dikeluarkan Zakatnya Dikeluarkan zakatnya Ini adalah e, Pendapatnya Jumhur Ada pun pendapatnya Syafi'iyah Ulama Syafi'iyah yang saya terangkan tadi Yang penyebab Disyaratkan nisab dan Dan nakdia Kalau barang yang ditemukan itu tidak mencapai satu nisop Maka tidak wajib untuk dizakati Atau barang yang ditemukan itu Tidak emas dan tidak perak Maka tidak wajib dizakati Meskipun harganya sangat mahal sekali Kalau ada orang menemukan Misalnya gelas Atau menemukan baju perang Yang terbuat dari tembaga Yang mana baju perang ini Milik orang yang dahulu kala. Misalnya, raja-raja dahulu kala sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baju perang tadi itu termasuk dalam kategori apa? Rikaz. Cuma menurut pendapat Syafi'i karena terbuat dari tembaga atau terbuat dari kuningan, maka tidak wajib zakat, tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau menurut pendapat Jumhur, wajib untuk dikeluarkan zakatnya karena tidak disyaratkan harus berupa emas dan dan perak. Juga yang perlu diketahui, yang perlu rikas eh, ini ya, eh, ditemukan di tanah yang tidak ada pemiliknya, di tanah yang tidak ada pemiliknya. kalau seandainya barang temuan ini ditemukan di tanah milik orang lain, maka barang rikas tadi itu tidak menjadi milik orang yang menemukan, tapi menjadi milik orang yang punya tanah. Maka barang rikas ini adalah barang yang dia temukan di tanah yang tidak ada pemiliknya sama sekali, atau di tanah yang dia buka. Adapun kalau dia menemukan barang rikas ini, di tanah milik orang lain, maka rikas ini adalah milik daripada pemilik tanah tersebut. Kalau pemilik tanah itu ingkar, maka kita lihat siapa pemiliknya sebelumnya. Kalau pemilik sebelumnya juga ingkar, maka siapa lagi siapa lagi sampai pada orang yang pertama kali membuka dan membabat tanah tersebut. Ayo. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya yang dimaksud dengan rikas ini adalah harta karun. Yang mana harta karun ini adalah milik daripada orang-orang yang terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Seandainya barang karun, harta karun yang ditemukan ini adalah harta milik orang dahulu. Tapi orang tersebut adalah orang Islam. Seperti kalau ada orang yang menemukan misalnya. Menemukan keris yang terbuat dari emas misalnya. Atau menemukan... Eh, gelas terbuat dari emas Atau panci terbuat dari emas Yang mana panci tersebut atau keris tersebut Ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim Berarti Keris atau Barang yang ditemukan tadi Yang berupa emas tadi adalah bukan barang rikaz, Karena barang ini Adalah barang yang milik orang Islam Maka barang yang ditemukan ini Harus dikembalikan kepada pemiliknya kembali Tidak boleh dimiliki tidak boleh dimiliki Kalau tidak Diketahui Siapa pemiliknya Maka Barang tersebut adalah barang lukotoh Sebagai yang disebutkan oleh Para kebanyakan ulama Barang tersebut adalah barang lukotoh Dan orang yang menemukannya wajib untuk mengumumkannya Selama satu tahun Tidak boleh langsung dimiliki Tapi harus diumumkan selama satu tahun Jadi misalnya kalau ada orang Menemukan keris. Atau menemukan eh, gelas atau apa Yang mana di gelas tersebut ada tulisannya ayat-ayat Quran Atau ada tulisannya Ahmad misalnya Pemilik Atau ada tanda-tanda hal keris ini atau ada miliknya orang Islam Maka barang yang ditemukan ini Tidak dinamakan rikas Tapi hukumnya adalah hukum lukotoh kalau pemiliknya diketahui, maka wajib untuk dikasihkan kepada pemiliknya langsung. Kalau tidak diketahui, maka hukumnya seperti lukoto. Tidak boleh dimiliki kecuali dia telah mengumumkan barang tersebut selama satu tahun. Selama satu, satu tahun. Ya. Ini adalah. Jadi yang dimaksud dengan rikas di sini adalah. Davinul Jahiliyah. Harta karun. Yang mana pemilik dari barang harta tersebut adalah orang-orang dahulu. Pada zaman Cahiliyah dan yang dimaksud dengan jahili adalah zaman sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi. Menjadi Nabi. Uh, ini adalah kalau misalnya tidak diketahui menemukan barang temuan dan tidak diketahui apakah barang yang ditemukan ini adalah barang yang sudah ada ketika adanya Islam. Atau barang jahiliyah Maka dalam hal ini hukumnya adalah seperti hukumnya Lukoto Jadi Kalau ada orang yang menemukan harta karun atau rikas Kalau harta tersebut setelah diteliti Adalah harta milik orang sebelum diutusnya Rasulullah Berarti harta itu adalah harta rikas Seketika itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya Seper lima Kalau sudah mencapai satu nisab dan berupa emas dan perak kalau memang harta yang ditemukan ini adalah harta miliknya orang Islam. Dengan ne, dilihat tanda nah, tandanya misalnya ada tulisan Quran. Atau ada tulisan Arabnya. Atau ada nama Rasulullah Muhammad Rasulullah misalnya. Berarti ini miliknya orang Islam. Kalau miliknya orang Islam berarti tidak boleh dimiliki langsung. Tapi harus diumumkan selama satu tahun. Karena hukumnya seperti hukum Lukopo. Baik. Kalau harta yang ditemukan tersebut tidak diketahui Apakah harta ini miliknya orang Islam Yang dahulu Atau harta yang yang dimiliki oleh orang jahiliyah, Maka kalau tidak ditemukan Tidak diketahui seperti ini Maka harta tersebut hukumnya adalah hukumnya lukotoh Harus diumumkan selama satu tahun Tidak boleh langsung dimiliki Harus diumumkan selama satu tahun Kalau sudah diumumkan satu tahun Terus tidak ada yang memilikinya Maka dia boleh memilikinya, tapi kalau pada ketika, suatu ketika ada yang mengatakan itu adalah milik saya Dan dia bisa mendatangkan bukti-bukti yang kuat, yang bisa diterima Maka dia harus menyerahkan kepada orang-orang tersebut Ini adalah mengenai masalah zakat rikas Dan insya Allah untuk pertemuan kita yang akan datang Kita akan membahas mengenai masalah zakatul fitrah Keranya cukup sekian Dan sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada pertanyaan dari pendengar setia kita, Mas Tony, beliau bertanya, kalau zakat budidaya ikan dan modalnya dicairkan dari utang, apa dizakati dulu atau dibayarkan utang dulu lalu zakat e, untuk barang dagangan ini, untuk orang yang dagang, baik itu dagang ikan budidaya ikan. Jadi orang yang uh, budidaya ikan ini adalah seperti yang sering saya jelaskan zakatnya adalah seperti zakat tijarah ya, zakat tijarah. Kalau ada orang yang membuka usaha berdagang misalnya dan uh, modalnya adalah diambil dari utang misalnya, maka pada akhir tahun wajib untuk dizakati. Wajib untuk dizakati ya. Kalau memang Uh, sudah mencapai satu nisop Pada akhir tahun Di jumlah semuanya Sudah mencapai satu nisop Maka wajib untuk dia, dia Tapi kalau misalnya Dia sekarang usaha Membuka usaha berdagang misalnya Sebelum akhir tahun Dia telah membayar Utangnya terlebih dahulu Sehingga pada akhir tahun Uang yang, didaya, uang, uang yang dimiliki Uang dan dagangan yang ada dalam toko itu tidak mencapai satu nisab berarti dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat karena tidak mencapai satu nisab. Tapi kalau pada akhir tahun setelah dijumlah barang yang ada ditambah plus uh, Uang yang ada di laci yang ada ditambah plus modal yang ada itu sudah mencapai satu nisab maka wajib untuk dizakati. 2,5% dari hasil penjumlahan yang ada. Meskipun dia punya utang. Meskipun dia punya utang. Loh utang utang saya, saya bayar dahulu terus saya hitung tidak. Karena sudah pada akhir haul, maka barang yang ada itu semuanya berapa? Lalu wajib untuk dizakati. Tapi gambaran yang pertama tadi, kalau ada orang yang eh, berdagang terus eh, roh sulmal atau eh, modalnya itu dari utang misalnya. Baik utang dari Bank Muamalat atau dari orang lain, sebelum akhir haul utangnya di bayar terlebih dahulu. Eh pada akhir tahun ketika ada jumlah semuanya belum sampai satu nisaba, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi intinya utang itu tidak menjadi penghalang orang untuk wajib mengeluarkan mengeluarkan zakat. E, pertanyaan yang kedua dari saudari kita e, Musa Rofa. Apa hukumnya memotong kuku dan mencuci rambut Bagi wanita haid Memotong kuku dan mencuci rambut Bagi wanita yang haid Diperbolehkan tidak apa-apa Tapi Agar lebih hati-hati Kalau anda memotong kuku Atau memotong rambut Sedangkan anda dalam keadaan haid Maka simpan potongan itu Potongan rambut tersebut simpan Potongan kuku tersebut disimpan Nanti kalau mandi Ketika suci dari khid, ikut dimandikan juga. Ikut dikenakan air. Sehingga semua bagian badannya bisa terkena air. Untuk lebih berhati-hati. Tapi kalau apakah boleh memotong kuku atau memotong rambut ketika khid, boleh. Boleh. Apakah wajib di kuku yang dipotong tersebut untuk dicuci, dibasuh rambut yang dipotong tersebut, untuk di sebut, tidak wajib. Tapi untuk hati-hati ikhtiap. Lebih baik kita simpan kuku tersebut dan kita simpan rambut yang telah kita potong. Nanti kalau kita mandi kita basuh bersama bersama-sama. Akhiran nah, cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, bisa kita amalkan dan mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang barokah nasallahu Subhanahu wa taala ayarzuqana ilman nafi'a wa yaj'ala ilman hujjatan lana la hujjatan alaina ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh